بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Aibatil Allah, ikhwani, rahimani wa rahimakum para abah dan para ummahat, afkani Allah wa iyaqum lima yuhib wa yirda. Tidak diragukan lagi bahwa termasuk Atau menjadi perkara terpenting Perkara terbesar dalam kehidupan ini Adalah bagaimana seorang hamba Mengamalkan Tujuan dia diciptakan Allah di alam dunia ini, yaitu peribadatan kepadanya. Waa maqalak tul jinnawal ins illal yaa'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah. Kepadaku dengan pengamalan terhadap segala yang diperintahkan di dalam Quran maupun Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan disitulah Kunci keselamatan dan kebahagiaan hidup mereka Dari rahmat Allah dan hikmahnya pula Allah syariatkan pernikahan Karena masing-masing saling membutuhkan Dalam hidup Yang laki butuh wanita Istrinya Yang wanita pun butuh lelaki sebagai suaminya Masing-masing sebagai pendamping Hidupnya Maka Allah syariatkan Hal itu Karena tujuannya agar tegak dengannya rumah tangga Suami bertanggung jawab, suami bekerja, suami berinfak Membelanjai anak istrinya, mendidik dan membimbing mereka dan semua ini nilai-nilai ibadah Kepada Allah Yang merupakan tujuan diciptakannya Mereka Wanita pun sebagai seorang istri Mengatur rumah tangganya Di dalam rumah Mendidik Dan mengawasi anak-anaknya dengan demikian istiqamah kondisi dan kehidupan seorang muslim dan muslimah dalam rumah tangga mereka. Hal itu dianjurkan dalam syariat. Wa minkulli syai'i. Khalaqna zawjayn lalkum tadhakkarun Dan dari segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan agar kalian mau ingat Baik itu dari manusianya dari tanaman, tumbuhan, semuanya binatang Berpasang-pasangan Karena dengan itu Kemaslahatan Dan kebaikan hidup mereka Bisa mereka dapati Allah pun sebutkan dalam An-Najm wa annahu khalaqa azwajan dzakara wal untha dan Allah yang menciptakan berpasang-pasangan dari yang laki maupun wanita dari yang jantan maupun betina Allah ciptakan semua itu untuk kemaslahatan hidup mereka terkait manusia bani Adam Allah sebutkan dalam Ar-Rum wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa Inna fidali kalayatilikau minyatafakarun dan dari tanda kebesaran Allah Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian kaum istri agar kalian mendapatkan sakinah di sisi mereka tentram. Tenang Dan Allah jadikan Di antara kalian cinta dan kasih sayang Karena cinta ya memang karena dia senang Memang karena cinta Pada wanita ini Karena sayang ya karena ada sesuatu yang membuat dia menyayangi dan merahmati Wanita ini, mungkin terkadang cinta tidak seberapa pada dirinya, tapi rahmatnya. Misalnya dari wanita ini, dia sudah punya keturunan anak banyak. Walaupun cintanya mungkin berkurang, tetapi dia sangat merahmatinya. Iba dan kasihan kepadanya, ini ibu dari anak-anaknya, maka dia rahmati, dia kasiani, atau karena kedua-duanya, ya karena memang mencintainya juga karena merahmatinya. Allah yang jadikan itu, sungguh itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Dalam sunnah pun anjuran itu banyak antara lain hadis yang di Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah katakan an annikahu sunnati faman radhiba an sunnati falaisa minni nikah itu sunnahku yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku Tanakahu fa fa'inni mubahin bikumum umam yaumul qiyamah. Menikahlah agar kalian semakin banyak jumlah umat ini. Dan aku bangga dengan banyaknya umatku dibanding umat-umat yang lain di yaumul qiyamah kelak juga. Hadith Abu Dawud Dan Nasai Dan ma'ruf hadith Ya ma'asyara syabab Manistata aminkumul ba'ata Fal yata zawwaj Wahai Anak-anak muda Yang mampu dari kalian Untuk bertanggung jawab Maka menikahlah Dianjurkan Dimotivasi dan didorong oleh Rasul Untuk umatnya mau Membentuk rumah tangga Karena tujuan-tujuan tadi Agar banyak umat ini Memperbanyak umat Rasul SAW Dan beliau bangga Agar mereka Terlindung Dari yang haram Terjaga dari pandangan haram, terjaga syahwatnya, dan demikianlah sunnah yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada umatnya. Tentunya dalam kehidupan rumah tangga, ada suami, ada istri. Yang berarti rumah tangga itu hukuk wa wajibat, ada hak, ada kewajiban. Masing-masing ada kewajiban yang harus dia tunjukkan, dia berikan. Ada pula hak-hak yang patut untuk dia dapati. Itu hak dia Sebagai seorang suami Itu hak dia sebagai seorang istri Ini kewajiban dia Sebagai seorang istri Ini kewajiban dia Sebagai seorang suami Masing-masing Dan harus dijaga Baik menunaikan Kewajipannya Maupun untuk mendapati hak-haknya Bagi kaum wanita Para istri Umahat Harus mereka yakini Sadari bahwa suami mereka adalah ujian bagi mereka. Sekaligus suami itu minhah anugerah kenikmatan dari Allah dan mihnah cobaan ujian apakah dia bersyukur taat Ataukah dia bermaksiat dan mengkufurinya? Suami adalah mihnah dan minhah. Di dalam hadis, Rasulullah SAW sebutkan, Yaqfurnal ashir Kaum istri itu sering Mengkufuri Kenikmatan Kenikmatan bersuami Minha Fa'innar rojul ida ahsana ila mro'atihi arba'ina zanah Kalaupun suaminya baik Berjasa padanya selama 40 tahun, semaasa aileeha merotan wahidah, qolat mawajatu mingga ehzanan kot. Sekali suaminya salah atau berbuat jelek padanya. Si istri berkata, aku tidak pernah mendapati kebaikan darimu sama sekali Dia lupakan 40 tahun kebaikan sang suami Mengkufuri kenikmatan Mu'ad ibnu Jabal Sepulang dari Yaman, hendak sujud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul marah sehingga beliau katakan la'kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin. La'amartul mar'ata an tasjuda li li 'adimi haqqihi 'alayha. Kalau saja aku perintahkan seseorang sujud kepada manusia, niscaya aku perintah seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami itu atas dirinya. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang istri. Demikian pula hak itu besar dan banyak hak-hak seorang suami dituntut berkhidmat melayani dengan baik sang istri di dalam Hadith bayhaki dan hakim dari Abu Hurairah ketika seorang wanita datang bertanya kepada Rasulullah, Ma hakuzauji ala zauja, apa sih hak seorang suami atas istrinya? yang patut dia dapati Rasulullah katakan hakuz zauji zaujati hak seorang suami atas istrinya an lausalat man kharahu daman waqaihan wasadidan falahasad thu bilisaniha ma addat haqqahu kalau saja seandainya sang suami keluar dari hidungnya darah nanah dan kotoran karena sakit luar, ingus dan lain sebagainya dari hidungnya. Bentuknya menjijikkan. Khidmat seorang istri kepada suaminya sampai kemudian darah, ingus, nanah, semua itu dia jilat dengan lidahnya, lidah sang istri. Untuk membersihkannya Dia jilati dengan lidahnya Demi membersihkan Untuk suaminya Rasul katakan Belum cukup itu Untuk dia menunaikan Hak suaminya Laukana yang bagi li basharin judali bashar La amartu Al marah Antas juda lisaujiha jika دخل عليها kalau saja ada boleh sujud kepada manusia nistaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya setiap kali suaminya masuk menjumpainya Bukan cuma sekali Dua kali Tiap suaminya datang Tiap kali suaminya berjumpa dengannya Setiap kali dia jumpai suaminya Dia sujud kepada suaminya Seandainya sujud itu boleh kepada selain Allah Tapi itu haram tentunya Besarnya hak suami atas istrinya Di Musnad Ahmad pula Rasulullah sallam bertanya kepada seorang wanita, "Anaki ba'l? Kamu punya suami?" Dia jawab, "Punya ya Rasulullah." Maka Rasul katakan, Unduri kaifa antilahu, fainnama huwa jannatuki wanaruki. Perhatikan baik-baik, bagaimana kamu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu, atau itu nerakamu. Oleh karena itu masuknya seorang istri wanita ke surga termasuk digantungkan terhadap keridoan suaminya pada dirinya Suaminya rido senang kepadanya maka surga baginya Jika salatil mara tu kamsaha, wahasanat fardha, wa ataat ba'laah, wa ataat ba'laah, dah min ayi abuil jannah syaat. Kalau seorang wanita solat lima waktunya, menjaga farjinya, kehormatannya. Mentaati suaminya sehingga suaminya Ridho senang padanya Maka dia masuk surga dari pintu manapun dia kehendaki Termasuk sebab Tergantung Masuknya seorang wanita, seorang istri Ke surga apabila suaminya Ridho kepadanya karena dia mentaatinya Oleh karena itu Berkewajipan setiap muslimah Untuk bagaimana suaminya ridho Senang padanya Bagaimana dia mentaati sang suami Bahkan dalam ibadahnya yang sunnah harus seizin suaminya. La yahillulaha antasum. Wazawjuhah syahid. Illa bi bi'idmih. Tidak boleh dia puasa sunnah. Sementara suaminya ada. Kecuali seizinnya. Karena namanya Suami. Mungkin saja saat itu dia menginginkan istrinya. Sementara terhalang karena puasa sunnahnya. Hak suami lebih besar ketimbang ibadah-ibadah sunnahnya. Harus seizin suaminya. Wa iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'atihi fabata Ghazbana alaiha la'anathal malaikatuh hatta Yardo'anha Atau hatta tusbihah Jika suaminya panggil dia istri kebutuhan biologisnya dan si istri tidak memenuhinya tanpa uzur yang syar'i malam itu suaminya dalam keadaan marah dan cengkel sakit hati kepada sang istri Maka dia si istri Dilaknati oleh para malaikat Di disebutkan Sampai pagi hari Di lafat kedua Dilaknati malaikat Sampai suaminya Meridhoi dia Memaafkannya Maka perkaranya berat Kalau itu tanpa udhur seorang wanita tidak memenuhi panggilan atau ajakan suaminya. Oleh karena itu di dalam sunnah pula bagaimana Rasul sebutkan Dari hak Seorang Suami Kepada Istrinya La tamna'hu An nafsiha Walaukanat alatan nur tidak menghalangi dari dirinya, artinya kalau diajak ya dia penuhi. Walaupun dia ditanur, tanur itu kalau orang dulu tempat memasak api, ini kalau sekarang dapur lah gampangannya. Artinya para ulama sebutkan beresiko. Kalau dia menuruti panggilan suaminya Untuk hajat biologis suaminya Masakannya bisa rusak Bisa hangus Mungkin sedang goreng dia Mungkin Tidak bisa ditinggal Bisa rusak Bisa ini bisa itu Walaupun Padahal ini Kan berarti tabdir Mubadir Merusak harta karena dibeli Mungkin daging, mungkin ini, mungkin itu Rusak masakannya Hangus, gak bisa dimakan Terbuang Memang iya Tapi itu jauh lebih ringan Ketimbang Dibanding Kalau dia menolak atau menunda Ajakan dan panggilan suaminya. Rasul katakan, kalaupun dia sedang memasak dan beresiko rusak masakannya, terbuang tidak mengapa, demi ajakan dan memenuhi panggilan suaminya. Al-Dhenu. Di hadis lain. Rasul katakan Walaukanat Hiyya ala Zahril Qadab Atau alal Qadab Walaupun dia di atas Qadab Qadab Ada ditafsirkan dua makna Sebagian para ulama hadith Memaknakan Qadab Itu tempat duduk Di atas punuk onta Kamu tahu onta jalan ada seperti pelana Di atasnya Di situ dia duduk Untuk tahu onta bagaimana sulitnya Duduk di atas onta Karena goyang terus Ini namanya binatang sedang jalan Situasi sulit Kondisi yang ya berat tentunya Karena Ruangnya kecil Dan yang terus jalan, bergerak seandainya di situ di atas kotak itu suaminya meminta dia untuk melayani sang suami, tidak boleh dia menolak dan tidak memenuhi panggilannya. Atau yang kedua, makna qotab Disebutkan tempat duduk Biasa orang Arab pakai Untuk mempermudah kelahiran Ini semacam bangku Si ibu mau melahirkan ini Duduk di atasnya Di tengahnya lubang ini mungkin zaman dulu untuk Mempermudah kontraksi untuk ini mungkin Sehingga mudah keluarnya anak Lubang tengahnya Artinya kondisi dia sedang mau Melahirkan anak Si istri ini Hantum tahu para suami Bagaimana susahnya Dia mau melahirkan Sampai dikatakan antara hidup mati Seandainya Saat itu Sedang susah-susahnya Suaminya minta Untuk dilayani dia tidak boleh menolak Saat mau melahirkan anak Alal kotak Apalagi di situasi yang Jauh Lebih mudah baginya Karena ini merupakan tujuan Utama Dalam pernikahan Untuk menjaga syahwat Agar tidak terjatuh pada yang haram Lelaki punya syahwat Wanita pun punya syahwat Dengan pernikahan itu Agar masing-masing terarah Syahwatnya kepada yang dihalalkan oleh Allah Itu beberapa hak seorang suami atas istrinya. Demikian pula syariat memberikan hak sebaliknya. Hak seorang istri atas suaminya. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan di Tirmidhi ibnu Majah Khairukum khairukum li ahlihi Wa ana khairukum li ahli Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada istrinya Keluarganya Dan aku adalah yang terbaik dari kalian semua pada istriku Contoh tolah dan bagi umatnya Sallallahu alaihi wasallam Sebaik baik kalian Sebaik baik kalian Kepada keluarganya Artinya orang yang Paling pantas Mendapat kebaikanmu Istrimu Orang yang paling Berhak mendapat baktimu Setelah orang tuamu Adalah istrimu Terkadang Kamu dapati Seseorang Masya Allah dikenal Baik, ramah Derma Royal Ke teman-temannya Diajak makan Diajak kesana Kemari, gak hitung-hitungan Kalau sama temannya Beli ini itu untuk mereka Masya Allah Pulang kalau ditanya oh, Derma, loman, baik Tapi kepada istrinya Pelitnya minta ampun Segala suatunya dihitung Yang kemarin mana kembaliannya? Kamu sudah aku beri 10 ribu Katanya kamu mau beli Apa misalnya? Garam Kembali 4 ribu Mana? Dengan temannya 100, 200 ribu, satu juta nggak dia hitung. Kalau sama temannya tutur katanya ramah, enak didengar, masyaAllah baik akhlaknya. Tapi kepada istrinya tajam mulutnya, jahat, nyakiti hati, pedas. Kepada temannya mukanya manis, ramah kepada istrinya dia murung, muka yang dilipat-lipat. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Dia yang paling berhak mendapat kebaikanmu. Allah pun katakan dalam An-Nisa Wa'ashiruhunna bil ma'ruf Bermuasyarahlah kepada mereka istri isterimu dengan ma'ruf yang baik Fa ingkarih tuhum hunna fa asa syai an syai'an Wajahalallahu fihi khairan kafirah. Kalaupun kamu membencinya, tidak menyenanginya, bisa jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tapi pada itu yang tidak kamu senangi itu Allah jadikan bagimu kebaikan yang banyak. Mungkin karena satu sebab, tadi sebab lain banyak kebaikan kamu dapati. Darinya terlahir anak-anakmu Dia memenuhi segala kebutuhanmu Banyak tercover Dia banyak membantu kamu Usahamu misalnya atau apalah Banyak Ashiruhunna bil maruf Muasyarahlah dengan baik Kepada istrimu itu jika seorang suami itu bertakwa Takut kepada Allah Dari awal Seorang wanita Atau walinya Menerima lamaran Seorang lelaki Ketika karena akhlaknya dan agamanya Ini keuntungannya Jika memang Wanita ini membuat senang sang suami Membuat dia rido Dia mencintainya dan berbuat baik Menghormatinya, dimuliakannya Disenangkan istrinya Namun jika ternyata wanita ini Kurang membuat dia senang atau wanita ini tidak seperti yang dia harapkan Dia pun tidak akan mendoliminya Dia enggak akan semena-mena kepada wanita ini Dia tidak akan semaunya mendolimi, menyakiti dengan tutur kata Dengan fisiknya Dengan tidak memberikan belanjanya Atau yang lainnya Karena dia takut kepada Allah Dia ingat Allah yang selalu mengawasinya Keuntungan Kalau Seorang wanita atau walinya Menerima Lelaki Kalau itu karena agamanya ada yang dia takuti Perempuan adalah amanat Bagi seorang suami Dan dia bertanggung jawab di Omul Qiyamah Kelak Apakah dia menunaikan hak-hak Istrinya atau tidak Di dalam hadis. Rasulullah SAW Menyebutkan Di Bukhari Muslim Dari Abu Hurairah Istawusu Bin Nizai Khairan Baik-baiklah kalian Diwasiatkan oleh Rasul Kepada istri kalian Baik-baiklah Artinya gauli dia Dengan baik Jaga dia, didik dia dengan baik Muasyarahlah dengan baik kepadanya Kata Hafidh An Nawawi Mencara hadith itu Hadith ini Mengajarkan bagaimana seorang suami itu Mulatofah Kepada istrinya Mula itu berlemah lembut Memanjakan istrinya Karena diwasiatkan oleh Rasul Stausu bin Nisa khairah Ehsan bagaimana agar seorang suami itu Berbuat baik kepada istrinya Sabar Atas Kekurangan Kekurangan istrinya Karena kelanjutan hadis, bagaimana Rasulullah katakan terkait wanita, Wa inna huna min dila' wa inna awwajashayifidila' alaahu. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok. bagian paling atasnya Artinya hadis kata Nawawi mengajarkan agar seorang suami sabar atas kebengkokan istrinya Arti kebengkokan ada saja kelemahannya agar dia memikul kekurangan dan kelemahan akal istrinya memikul itu artinya ada beban yang harus diatahkan layaknya orang mikul ya apa berat tapi ya harus diatahkan di pundaknya tidak boleh ini diturunkan ini istrimu ya memang itu kekurangan dia memang rasul katakan akalnya kurang agamanya kurang kadang kamu sedang membahas apa mungkin berselisih dengan dia masalah ini masalah itu kamu dapati di situ kok terkadang afuan maaf kok kelihatan bodohnya mungkin seorang suami yang nggak sabar akan mencela istrinya tuh kamu kok bodoh gitu sih karena layaknya dia misalnya bicara dengan lelaki lain faham Sekali dia jelaskan ngerti cerdas Tapi ketika berhadapan dengan istrinya Kekurangan itu gak mampu dia pikul Gak paham-paham Dia menjelaskan ke barat Istrinya mengertinya ke timur Begitulah perempuan Rasul perintahkan untuk sabar Rasul katakan memang dia diciptakan Bengkok Itu kekurangan dia Ada kekurangan akalnya Jangan kamu celah Jangan kamu jadikan itu sebagai alasan untuk kamu boleh menjelek-jelekkan dia. Mungkin naudzubillah yang lebih lepas lisannya akan lebih tajam lagi mencelanya. Wah, goblok kamu ini. Pak ngerti-ngerti. Begini maksud saya itu sambil marah-marah. Hayya -marah. ah, sabar. Memang dia bengkok. Terkadang harus kamu jelaskan dua kali, tiga kali, begitu. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW sebutkan di Muslim. La mukminun mukminatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar Jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya Karena satu sebab kalau dia membenci karena satu sifatnya dia meridai sifat-sifatnya yang lain kata Nawawi Jangan gampang-gampang seorang suami itu membenci, tidak menyenangi istrinya Karena pasti ada balance Yang ini tidak dia senangi, yang itunya dia senangi Satu sifat ini tidak dia rizoi Ada sifatnya yang lain membuat dia puas dan senang kepadanya Mungkin terkadang Kata Nawawi uh, Di satu sisi uh, Culas Istrimu Orang Jawa bilang Judes Masya Allah lisannya Kurang bisa menjaga Kepada suaminya Kuranim bentak Wah tajam sudah melukai hati. Itu mungkin kekurangannya. Tapi di sisi lain, kamu tahu istrimu itu menjaga kehormatannya, taatnya, masya Allah, solat malam, puasa, sunnah, melayani kamu dengan baik tanpa kamu minta nyuci bajunya, trikalnya, dia akan makan dan kebutuhan-kebutuhan kamu yang lainnya sama anak-anakmu berhatian. Yang lainnya kamu gak bisa nyacat. Cuman kekurangannya ini. Lisanya Masya Allah. Sebagai contoh. Satu kamu tidak menyenanginya. Lihatlah sisi lain. Yang banyak bermanfaat bagi kemaslahatanmu. Atau yang semisalnya. Tidak akan kamu dapati dia sempurna dan utuh. Makanya Rasul katakan jangan kemudian seorang mukmin suami, membenci dan memusuhi istrinya hanya karena satu sebab. Lihat sebab-sebab lain yang positif. Yang membuat dia senang dan pantas mempertahankan wanita ini Termasuk hak seorang istri atas suaminya agar hak-haknya tidak dikurangi Tidak dicurangi, tidak didolimi Rasulullah sebutkan dalam hadis Muawiyah ibn Hayda An yut'imaha Iza ta'im Agar seorang suami itu Memberi makan istrinya seperti yang dia Makan Memberi dia Pakaian Seperti dia berpakaian Ini artinya layak Pakaian yang digunakan ngampu sebatas kemampuan dia memberikan dia pakaian yang layak baginya wala yadribul waj hak dia untuk suaminya enggak boleh memukul wajahnya wala yukabih hak dia tidak boleh suaminya mencelah Wajahnya atau ciptaannya Mungkin ada kekurangan Pada ciptaannya Mungkin misalnya hitam Mungkin kurang cantik Mungkin gendut misalnya Mungkin kurus Mungkin apalah kekurangan dia enggak boleh kemudian karena itu suaminya mencela dia karena jengkel kepadanya. Dasar kamu memang kerempeng, dasar kamu mukamu memang begini atau kamu hitam atau apalah. La yuqbih. Itu hak istri tidak boleh suaminya mencela dia apalagi sampai menampar dan menyakiti wajahnya Hadith di Abu Dawud Juga Ibnu Majah Dalam sunannya Oleh karena itu Di Muslim Rasulullah katakan Dinar Anfaktahu fisa bilillah Wadinar anfaktahu fi raqaba wadinar anfaktahu ala ahlika azamuha ajran allazi anfaktahu ala ahlika dinar yang engkau infakkan fisabilillah dinar yang engkau infakkan untuk budak hamba sahaya dan dinar yang engkau infakan belanja untuk istrimu. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakan untuk istrimu. Padahal itu kewajiban. Masih belanja. Kalau ke teman, ke budak, ke sabi Lila, Terkadang itu sunnah. Seringnya. Fadilah. Kamu tidak berkewajiban me traktir mereka atau membelikan mereka ini bukan kewajibanmu. Kalau ini kewajiban, tanggung jawab, itu pun pahalanya lebih besar dibanding hartamu yang kamu belanjakan ke selainnya. Termasuk yang terpenting Hak seorang istri adalah dididik Dengan pendidikan syar'i ilmu Yang perlu dia ketahui dari ibadahnya, akhlaknya Dan dianjurkan untuk itu Firman Allah Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah Inna Allah kana latifan khabira Dan ingat oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian Dari ayat-ayat Allah dan hikmah Sungguh Allah latif dan khabir mengetahui segala sesuatunya Di hadith Aisyah Ni'man nisa nisaul ansor lam yamna'unna alhaya'a an yatafaqah fiddin Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar yang malu tidak menghalangi mereka sifat malunya untuk bertafaqquh fiddin untuk belajar tanya tentang agamanya Dan itu hak dia Untuk bertanya dan belajar Tentang agamanya Dalam toha Wa'amur ahla kabis sholat Washtabir alaiha Perintahkan keluargamu sholat Ajak dia sholat Dan bersabarlah Untuk itu Di dalam sunnah pula Rasul katakan Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, sholat. Dia bangunkan istrinya, sholat bersamanya. Atau kalau istrinya tidak bangun dia percikkan air di wajahnya. Allah merahmati. Suami yang mengingatkan dan mengajak istrinya Solat malam Dan itu hak dia Dibimbing, diajak, diingatkan Secara umum Dijaga perasaannya Agar tidak sakit hati Tidak tersinggung dan wanita Untuk tahulah Lebih sensitif Dibanding lelaki nah muamalahlah dengan baik tutur kata sikap nah aashiruhunna bil ma'ruf mu'ashirohlah dengan baik kepada mereka ibnu abbas berkata uhibbu an atazayyana lil mar'ah kamahuhibbu an tatazayyana li aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku ingin dia berhias untukku seorang suami menuntut dan ingin bagaimana istrinya berpenampilan terbaik untuknya bersih, wangi, bersolek, berhias yakni untuk suaminya. Maka berhiaslah pula untuk dia. Jangan kemudian kamu sebagai suami acuh dan tidak peduli dalam keadaan tubuhmu Mungkin kotor Bau Bau keringat Ini itu Baru pulang kerja atau apalah Sementara istri Dituntut untuk Berpenampilan yang terbaik Dia pun manusia Bagaimana Mendapati suaminya seperti itu. Dia ingin suaminya pun. Melayani dia dalam keadaan yang terbaiknya. Wangi, bersih. Hak. Yang patut dia dapati. Sebagai mana Ibnu Abbas. Sebutkan. Di dalam hadis. Termasuk dalam beberapa bentuk uh, kejelekan kepada istri. Kurangnya mu'asyarah bil ma'ruf. Yang Allah perintahkan. Ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli dia dengan baik. Walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf Istrimu punya hak Sebagaimana dia juga punya kebaik Kewajipan Bil ma'ruf semua itu Dengan ma'ruf Terkadang ketika ini tidak dijaga Terjadi Muncul dari Suami Hal-hal yang menyinggung dan menyakiti hatinya Dan itu Tidak menjaga hak-hak dia Sebagai seorang istri Terkadang karena lisan hmm. Tajam Lisan sang suami Membentak-bentak tanpa ada sebab yang jelas atau mencela dan mencaci maki ciptaan perempuan ini. Tadi karena kekurangan-kekurangannya atau termasuk bukan muasyarah bil ma'ruf ketika suami itu Menjelek-jelekkan keluarganya Orang yang dia hormati dan dia cintai Dan tidak jarang Yang kurang akhlaknya Berbuat demikian Entah kalau sudah ada apa Gesekan dan cekcok Padahal keluarganya tidak salah Tapi dia jadikan Bahan Memang dasar Bapakmu itu memang begini begini begini. Ibumu juga gitu. ibumu itu begini ini dijajelekan oleh suaminya. Padahal itu orang yang dia cintai, dia hormati. Yang semestinya kamu pun cinta dan hormat kepada mereka, itu mertuamu. Ashiruhunna bil ma'ruf. Muasharahlah dengan baik dengan ma'ruf kepada mereka. Jaga perasaannya Termasuk pula Ketika seorang suami Menampakkan kalau dia gak senang dekat istrinya Dia gak senang kalau sedang di rumah Gak kerasan Dan itu dia tampakkan entah dengan raut wajahnya sikap atau dengan tutur katanya bukan demikian muasyarah bil ma'ruf atau semakna dengan itu sering dan selalu mengungkit-ngungkit kelebihan pada wanita lain Anti memang tidak seperti fulana Ummu fulan itu lho Masya Allah Ya begini, begini, begini, begini. Kenapa anti seperti, bisa seperti ummu fulan Lihat fulana itu begini, begini Fulana, fulana, ummu fulan, ummu fulan Seperti tidak ada artinya perempuan ini di depanmu Bukan demikian mu'asyurabil ma'ruf Demikian pula Mu'asyara bil maruf Memanggil Dengan panggilan yang baik Yang dia senangi Terkadang Aisyah pun dipanggil dengan Ya Aish Panggilan yang Kalau Dalam bahasa Arab disebut Terkhim apa ya Panggilan manja Atau panggilan Penuh Kasih sayang Dan itu Membuat dia senang Dipanggil dengan panggilan terbaik Yang dia senangi Atau membuat dia ridhok dengan memberi dia hadiah Oleh-oleh apalah Membuat dia senang Berarti diingat, diperhatikan Sama suaminya Secara umum Rasulullah SAW sebutkan Akmalul mu'minin Imanan ahsanuhum Kuluqah Mukmin yang paling sempurna Imannya Yang terbaik Akhlaknya Semakin baik akhlak seorang mukmin semakin menunjukkan kesempurnaan imannya. Kemudian Rasul katakan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim dan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian sebaik-baik kalian kepada istrinya dan itu pertanda kesempurnaan iman baiknya kepada keluarganya dalam muamalah dan muasyarah dengan mereka hadis disebutkan oleh firmi di termasuk hak seorang istri atas suaminya untuk dia dijaga dari segala yang bisa merusak akhlaknya merusak akidahnya merusak ibadahnya agamanya secara umum merusak kehormatannya Rasulullah sebutkan Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ul An ra'iyyati Masing-masing kalian adalah Pemimpin dan bertanggung jawab Atas yang dia pimpin Farajul ra'in Fi ahli ba'itih Wa huwa mas'ulun an ra'iyyati Maka seorang suami pemimpin Dan bertanggung jawab Atas yang dia pimpin maka bertanggung jawab jaga kecemburuanmu kepada istrimu di tempat-tempat yang Dikawatirkan merusak kehormatan dia ajari dia untuk banyak tinggal di rumahnya waqarna buyutikun karena di situ ketenangan Ketentraman jiwanya karena Itu dari istikror Koror yang berarti ketentraman Ketenangan Hati dan jiwanya Jauhkan dia dari teman-teman yang tidak baik Dan bertanggung jawab suami Oleh karena itu harus tahu Suami bertanggung jawab dalam rangka mendidik dia Dengan siapa saja istrimu bergaul, berteman Apalagi seperti zaman ini banyak fitnah Medsos dan lain sebagainya Jangan biarkan istrimu Lepas kendali Punya akun di Facebook Punya teman di Twitter Atau apalagi lah Entah kamu harus tahu dengan siapa Dia berhubungan Terlebih itu Na'udzubillah lelaki lain Harus kamu awasi Harus kamu nasihati Dan itu tanggung jawab Agar tidak Merusak Makhluk yang lemah Ini agama dan Akalnya harus dijaga, dikawal Tidak hanya itu, bahkan kalau sesama perempuan Ketika perempuan yang itu Gadaba Dikenal ahli pendusta Wanita yang itu Fattana Tukang fitnah Wanita yang itu Hizbiyah Yang ini Satunya lagi Namama Tukang namam ini suka ghibah Ini suka batasi pergolanya Jangan bully hubungan dengannya Blokir nomornya fulana ini Buang Kontaknya umuh fulan yang seperti ini Harus dibeginikan Tidak boleh kamu lepas The Eva Lemah ini perempuan seperti yang Rasul katakan, lemah agamanya, lemah akalnya Tentunya dengan cara yang bijak Dengan cara yang santun Kamu sampaikan semua itu kepadanya Banyak-banyak dia diarahkan kepada ilmu di rumahnya, mendengar ilmu, kajian-kajian yang bermanfaat. Segala yang syubhad, harus dihindarkan darinya. Termasuk, kebiasaan jelek, yang harus Dihindari oleh Ummahat akhwat, Nisa Berbicara Walaupun secara tidak langsung Lewat HP misalnya Diingatkan Mungkin Sang suami sedang dihamam Atau Mungkin sedang keluar sebentar atau apa Temannya telpon kring, Makhluk yang lemah ini Ngangkat dan nerima Iya Kemana fulan suamimu Masih keluar Kapan datang Kemana ini Itu terjadi obrolan Sesuatu yang gak ada gunanya Itu telpon suamimu Ingatkan Jangan anti sekali-kali berani ngangkat. Siapapun yang telpon. Jangan diterima. Bukan hak anti untuk terima. Itu lelaki. Jaga kehormatan dia. Didik Untuk menjaga iffahnya. Kehormatannya. Kalau memang dia penting akan telpon lagi nanti. Biarkan. Kadang ya maaf. Lancang perempuan. Merima. Ya, terjadi obrolan yang enggak ada perlunya. Lelaki itu dengar suara istrimu. Apa manfaatnya? Jaga. Termasuk kadang di dalam rumah kamu sedang nerima tamu Mungkin dia Bikinkan minuman atau apa Jajan kue Bersuara Terdengar suaranya oleh Lelaki asing Yang bukan mahrumnya Aib Sehingga dia memanggil kamu Biasanya Abu Fulan ini Tehnya misalnya Abu Fulan ini ingatkan dia nggak boleh. Kalau selesai ini cukup dengan memberi isarat di belakang pintu atau di belakang lemari misalnya cukup yakfi. Si suami tahu kalau minuman ada di belakangnya, tinggal dia ambil. Nggak harus dia keluarkan suara. Kehormatan dia Perlu dididik Para wanita Dia lemah agamanya Lemah akalnya Wahagada Itu semua tanggung jawab Seorang suami Mendidik Mengingatkan Para istrinya Agar terjaga Effahnya Kehormatannya Harga dirinya Kemuliaannya Agamanya Terselamatkan Dari segala Fitnah Ikhwati filah Ikhwan maupun akhwat Aba Dan Ummahat Tentunya Seorang suami Terhadap Istrinya begitu pula seorang istri terhadap suaminya menunaikan tanggungjawab karena memang suami adalah tuan pemimpin penguasa atas istrinya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faḍḍala Allahu bi 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal kaum suami itu Allah katakan ya Mereka adalah Pembesarnya Penguasanya Ya layaknya pembesar penguasa Dia yang ngatur Lakukan ini, jangan lakukan ini Boleh kamu begini, tidak boleh Kamu begitu Dia sebagai pemimpinnya dia yang atur, dia yang tentukan Dia nakodanya Kemana arah Berhenti jalan, dia yang tentukan Itu kawamun Al-Nisa Dalam Quran pula disebut Suami itu Dengan sayyid seperti dalam kisah Nabi Yusuf, Wa al Fayah Sayidaha la dalbab menemui Sayidnya. Sayid itu Tuan asalnya. Ini layaknya ini budak, ini Tuannya majikannya. Yang namanya budak kepada majikan. Nurut apa kata majikannya, yang tentukan, yang memerintah majikannya Tuannya. Yang dimaksud sebagai majikan dan tuan adalah suaminya, suami dari perempuan ini yang bersama Nabi Yusuf. Disebut sayyidaha Ummu Darda Asghra jika meriwayatkan hadis dari Abu Darda beliau katakan haddatsani sayyidi telah menyampaikan kepadaku hadis sayyidi tuanku majikanku ya ini Abu Darda, suaminya di situ kata Nawawi rahimahullah bolehnya seorang istri itu memanggil atau menamakan suaminya dengan sayyid yang artinya tuan majikan karena dia memang tuannya yang ngatur terlebih di dalam hadis rasulullah saw menyebutkan in nama awanin endakum istri kalian itu awan awan jamak dari aniyah yang berarti budak atau tawanan tepatnya yang berarti tawanan ini kayak tawanan perang gitu bagaimana nasib tawanan ini ya tergantung siapa yang menawan jika dia ditawan oleh orang yang baik ya walaupun dia tawanan dikasih makan yang layak bagaimana dia kenyang dikasih minum yang layak dikasih pakaian yang layak kelihatan bajunya kotor ini tuh kamu ganti bajumu ini untuk ganti walaupun sedang dalam tawanannya Tempat tinggalnya diperhatikan Layak nah ini. Tapi kalau sudah Yang menawan Kejam Jahat Dan mendolimi yaudah. Celaka tawanan ini Gak dikasih makan Kalau dikasih makan pun mungkin sampah Misalnya sisa-sisa makan, makan. Gak diperhatikan Baju satu nempel di tubuhnya untuk sebulan mungkin. Tempat tinggal ala kadarnya sudah kotor, bau ini itu gak peduli. Sengsara dia. Rasulullah katakan istri itu tawanan. Ditawan oleh suaminya. Seperti ibarat tawanan tadi. Nasibnya bagaimana tergantung suaminya. Kalau suaminya orang yang beriman Takut kepada Allah Akan berbuat baik padanya Menjaga dan mendidiknya Kalau suaminya Menyanyiakan tanggung jawab itu Maka dia akan Menyanyiakan Tanggung jawab Kepada Kepada Anak dan istrinya Allah memerintahkan kepada mukminin, Ya ayuhal ladhina amanu hu anfusakum wa ahlikum nara Wa kuduhan nas Wal hijarah Alayha malaikatun giladun syidadun La'asunallah ma'amaruhum Wa'af'aluna ma'yumaruhum Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian dan keluarga kalian Dari api neraka Yang bara apinya manusia dan bebatuan Dijaga malaikat yang keras Tegas tidak maksiat kepada Allah dan melakukan segala yang diperintah pada mereka. Allah wajibkan perintah kepada mukminin untuk menjaga diri mereka dan keluarga, keluarga mereka. Seperti kata Ibnu Abbas, alimuhum adibuhum. Ajari mereka ilmu Ajari mereka Adab Akhlab Dengan itu kamu menjaga Keluargamu dari api neraka Artinya suami pun butuh ilmu Makanya dalam atsar Umar mengatakan ta'allamu qabla antasudu Belajarlah kalian sebelum kalian itu memimpin Rumah tangga Beristri Kata Imam Bukhari Waba'da antasudu Begitu pula setelah kalian memimpin Tidak menjadi alasan Untuk kalian tidak belajar Paling tidaknya Sebelum dia menikah Telah Mencukupkan dirinya Dengan bekal ilmu untuk kehidupan rumah tangganya Tanggung jawab seorang suami Apa saja yang harus dia berikan Apa hak-hak istrinya yang harus dia tunaikan Apa hak-hak dia Yang Patut dia dapati Apa kewajiban istrinya yang perlu dia ingatkan dia harus pelajari Di dalam Quran maupun di dalam Sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Bekal utama Dan terpenting Agar kemudian rumah tangga Bahagia adalah ilmu yang bermanfaat ilmu din syari dan amalan saleh firman Allah man amil asalihan min dzakarin au unthawahu mukmin wala nuhian nahu hayatan tajibah yang beramal saleh laki ataupun perempuan dan dia beriman akan kami beri kehidupan yang baik baginya Kehidupan yang bahagia Atas dasar ilmu nafi' Dan amalan saleh Sebagai Pondasi dasarnya Begitu pula Agar Masing-masing Memperbanyak Zikrullah karena Allah katakan dalam Ar-Ra'd ala bizikrillah tatmainnul qulub dengan zikrullah hati itu menjadi tenang termasuk yang Allah janjikan bagi mereka pahala dan ampunan wadhakirinallah kafiran wadhakirat a'dallahu lahum maghfiratan wa yang banyak berzikir laki atau wanita Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisinya. Maka diajak dan diingatkan. Nanti sudah berzikir setelah sholat, nanti sudah dzikir pagi, nanti sudah dzikir sore, mau tidur bangun tidur, mau makan selama makan dan yang lain lainnya. Diingatkan Dan itu kewajiban Seorang suami Termasuk dari Yang banyak membantu Kebahagiaan rumah tangga mereka adalah Mengingat Dan membicarakan Kenikmatan yang Allah Telah berikan kepada mereka Berdua Baik itu kenikmatan yang tampak Ataupun yang tidak tampak Alhamdulillah Allah telah beri kita ini, itu Wajib kita syukuri, diingatkan Dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka Termasuk tawakal Kepada Allah Setelah menjalani asbab Yang bermanfaat Memasrahkan kemudian segalanya Kepada Allah Berdoa memohon barokah dan manfaatnya Itu merupakan Resep terpenting Untuk lapangnya dada seorang hamba Diberi kesejukan dan ketentraman dalam hatinya. Bertawakal kepada Allah. Setelah asbab-asbab yang bermanfaat. Dia jalani. Termasuk pula dan ini penting. Untuk bahagia rumah tangga itu masing-masing. Suami. Maupun istri Membiasakan diri Menghidupkan Sifat Taghodi Taghodi itu melupakan Kesalahan Atau kejelekan Pasangannya yang mungkin pernah menyakiti hati dia, lupakan seakan suatu yang enggak pernah terjadi. Karena syaitan berambisi untuk rusak dan retaknya hubungan keluarga ini. Dibisik-bisikkan terus di telingamu. Dia pernah berkata begini loh. Anti pernah dikata-katai begini begitu. Kamu sebagai suami ingat istrimu pernah bicara begini begini begitu <tuh> sehingga kamu terus terbakar amarah dan emosimu iblis duduk di singgasananya dia sebarkan anak buahnya para syaitan. Laporan masing-masing setelah itu Aku berbuat ini, aku berbuat itu Aku sesatkan fulan, aku goda fulan Masing-masing iblis katakan Kamu belum berbuat apa-apa Aku berbuat ini, ya, kamu belum berbuat apa-apa Padahal dia bangga Bakal dipuji oleh iblis Tidak ada yang dia puji Tidak ada yang dia Senangi Sampai Salah satu dari syaitan itu datang mengatakan Aku terus menggoda dan menggoda Hingga aku berhasil memisahkan seorang suami dari istrinya Pecah Sampai pada tingkatan perceraian Maka kata iblis Anta wa anta Baru kamu, kamu anak buahku yang betul-betul anak buahku dihormati, disenangi oleh iblis, syaitan ini. Oleh karena itu harus dibiasakan untuk tagodi. Jangan diingatlah, sanggap sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dan itu akhlak. Seorang mukmin kata Hasan Al Basri layalul mukmin yatagho. Tetaplah menjadi sifat seorang mukmin yatagho melupakan kesalahan atau kekurangan saudaranya mukmin yang lain. Ini seperti sesuatu yang tidak dia anggap sesuatu yang seperti nggak pernah terjadi. Biar sudah. Sehingga dengan itu pun hatimu tenang, kamu bisa hidup nyaman. Kalau enggak, terus kamunya sakit hati, marah, cengkel berkepanjangan. Dan itu yang disenangi syaitan Sifat mulia yang harus dijaga Oleh setiap dari suami Maupun istri Makanya ketika seseorang di depan Imam Ahmad mengatakan at-taghaful nisful khair taghaful itu sama tadi melalaikan melalaikan kesalahannya kekurangannya dianggap enggak ada enggak seperti tidak pernah terjadi itu setengah dari kebaikan kata dia kata Imam Ahmad bal huwal khairu kulluhu justru melupakan atau melalaikan itu adalah kebaikan semuanya semua kebaikan ada di situ tinggal setengahnya dengan kamu tidak menganggap apa yang terjadi pernah dia berkata begini berkata begitu anggap sesuatu yang tidak pernah terjadi dengan itu kamu akan benar-benar mendapati banyak manfaat dan kemaslahatannya akan tenang hidupmu Selain daripada itu Seorang lelaki Suami Tidak dibenarkan Untuk Ananiyah Egois Hanya mementingkan dirinya Bahkan kalaupun itu keagamaannya Untuk akhiratnya Tapi ego Makanya Abdullah Ibn Umar Ditanya oleh Rasulullah Alamukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul Apa benar yang aku dengar kalau kamu tiap hari puasa siangnya tiap malam kamu salat ibadah bukan berbuat maksiat dia ibadah Kultubala ya Rasulullah kata Ibn Umar benar wahai Rasulullah memang begitu. Kalalah tafal Rasul katakan jangan kamu lanjutkan yang seperti itu. Som wa aftir wa kum wa nam. Kamu puasa silakan, tapi hari lain kamu berbuka. Kamu sholat malam bagus tapi juga tidurlah istirahatlah fa innal jasadika 'alaika haqqo wa innal a'inika 'alaika haqqo wa innal zaujika 'alaika haqqo karena jasadmu punya hak atas dirimu waktu istirahat matamu juga punya hak atas dirimu kamu istirahatkan istrimu juga punya hak atas dirimu harus kamu berikan Jaga Itu haknya Seorang Imam Tabi'in Yang dikenal Kesolehannya dikenal dengan ibadahnya At-Tujibi Ibnu Aitar At-Tujibi rahimahullah Beliau kata Imam Adz-Dzahabi dalam biografinya Di setiap malam bisa menghatamkan tiga kali hataman Quran. Ditanya istrinya bagaimana itu, naam beliau. Bangun malam, baca Quran Sampai beliau hatamkan Setelah sholat ini Kemudian beliau datangi istrinya Untuk menunaikan hak istrinya Hubungan suami istri Kemudian beliau mandi Mandi besar Kembali beliau sholat dan membaca Quran Hingga hatam Setelah itu kembali beliau ke istrinya Menunaikan haknya Hubungan lagi Kemudian beliau mandi janabat Kembali beliau sholat dan baca Quran Setelah itu kembali ke istrinya Berhubungan Setelah itu beliau sholat Baca Quran Kemudian baru keluar rumah sholat subuh. Sampai kemudian ketika beliau meninggal dunia. Wafat. Istrinya berkata. Rahimakallah. Fakat kunta turdi rabbak wa turdi ahlak. Sungguh. Semoga Allah merahmatimu. Kamu adalah suami yang membuat ridho robmu. Karena ibadahnya. Ya baca Quran, ya sholat. Dan kamu suami yang membuat ridho istrimu. Karena tadi haknya ditunaikan. Itu dalam satu malam. Rahimahullahu ta'ala. Maka Janganlah Seorang suami hanya mementingkan Dirinya Tanpa mau peduli dan ingat Dengan hak-hak Istrinya yang harus didapati olehnya Itu mungkin secara umum Beberapa hak Dan kewajiban Baik atas suami Maupun atas Istrinya Inti dari semua ini untuk masing-masing berilmu, belajar Karena hak dan kewajiban hanya bisa diketahui dengan ilmu syar'i Bekal utama dalam menjalani bahtera rumah tangga Tanpa ilmu dia tidak akan bisa menimbang mana yang wajib mana yang bukan, mana yang hak Yang harus ditunaikan nah, Maka dengan Taufik Dan pertolongan dari Allah semata Rumah tangga itu Akan diberikan Sakinah Mawadda Warahmah Wafakakumullah Iman yuhibu wa erdo Wassalatu wassalamu ala rasulillah Walhamdulillahi Rabbil alamin